Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa, wa man wa ala amma ba'd. Ikhwati Rahimani wa rahimakumullah Kita melanjutkan bab ke-21 dari kitab ut Karya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala Beliau sebutkan Ma jaa fi himayatil mustafa Sallallahu alaihi wasallam Janabit tauhid Wasaddihi kulli tariq, Yusilu ila syirk Bab tentang bagaimana Rasulullah SAW al-Mustafa Sangat menjaga tauhid Dan tidak hanya itu beliau tutup Segala jalan yang mengantarkan kepada syirik himayah Disebut himayah berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perlindungan Yang dengannya tidak akan bisa segala sesuatu mendekat untuk merusak Tauhid. Layaknya himayatul ord. Kamu kalau punya tanah, ladang atau lahan. Dan kamu tidak ingin lahanmu ini dimasuki orang. Di situ ada rumput, ada tanaman mungkin. Kamu tidak ingin ada sapi, kambing milik orang masuk ke situ ngacak-ngacak bahkan memakannya. Bagaimana supaya ini terlindung? Maka kamu buat hima. Hima ini perlindungan. Kamu buat pagar, kamu kasih bambu dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada apapun yang bisa mendekat apalagi masuk untuk merusak lahanmu. Disebutkan oleh beliau, Rasulullah SAW membuat perlindungan hima terhadap tauhid. Terhadap tauhid, iman. Sehingga segala yang bisa menodainya, segala yang bisa mencoreng kemurniannya, terjaga dari semua itu. Tauhid aman. Wasadjuhu kulli tariq. Tidak hanya itu, tapi segala pintu juga dijaga, ditutup. Yang bisa menyeret orang dari pintu-pintu itu kepada kemusyrikan, kepada Allah. Sehingga dua sisi. Satu, penjagaan. Kalau itu lahan misalnya. Dipagar. Keliling semua full. Tembok, pagar, dan semisalnya. Tapi gak cukup itu. Pintu-pintu masuk juga ditutup rapat Sehingga tidak hanya dikasih pagar, dikasih tembok, tapi pintu dibuka Yang dengan itu, dengan mudah orang keluar masuk, binatang keluar masuk Sehingga kurang keseriusannya dalam penjagaan ladangnya tapi kalau orang yang serius, betul-betul bukan hanya pagar saja. Pintu-pintunya pun semua ditutup rapat. Sehingga, betul-betul tidak ingin kecolongan. Demikian Rasulullah SAW, terhadap tauhid kepada Allah, beliau jaga, beliau lindungi, beliau pagari, dari segala yang mau merusaknya. Mengurangi kesempurnaannya. Tidak hanya itu, segala pintu-pintu yang bisa masuk darinya dan mengantarkan kepada kemusyrikan ditutup rapat-rapat. Jangan sampai dari celah terbuka ini sedikit, orang akan terseret umatnya kepada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata al-Musnif, rahimahullah taala, "Waqulillah taala, walakatja akum, lakatja akum Rasulumin an fusikum, azizun alaihi ma anitum harisun alaihim bil muaminin, Rauful Rahim." Dalam at-Taubah 128. Allah sebutkan sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian sendiri. Ada dua kiro'ah, Mufasirin sebutkan, kiro'ah pertama, min anfusikum, min anfusikum, Dengan domahnya fa, kasrohnya sin Anfusikum Yang berarti itu jamak dari nafs Min anfusikum antum Maknanya Rasul itu dari kalian Ya ini sama seperti kalian Manusia Terlahir dari bapak, dari ibu Makan, minum Dan selanjutnya manusia seperti kalian Karena kalau Beliau bukan dari jenis kalian Akan sulit Komunikasi Antara kalian dengan beliau Akan sulit kalian memahami Apa yang beliau sampaikan Orang akan dengan enak Mengelak Dari ajaran rasul Lari dari perintah dan tuntunan beliau dengan alasan, iya beliau kan bukan manusia kayak kita. Misalnya saja kalau dari malaikat, ya mesti saja orang Rasul malaikat, bisa begini begitu. Tapi tidak kata Allah dari kalian seperti kalian, min anfusikum yang kalian tahu siapa beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada alasan untuk mengelak dari ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran beliau. Kiro'a yang kedua, min anfasikum, dengan fathahnya fa, min anfa, min anfasikum. Yang berarti maknanya Nafis Sesuatu yang berharga Yang mulia Artinya Rasulullah SAW orang yang terbaik dari kalian Telah datang seorang Rasul yang terbaik dari kalian Yang termulia dari kalian Akhlaknya, sifatnya, bahkan keturunannya Dari Arab Quraish Dari suku Bani Hashim Suku tertinggi Dari Quraish Quraish suku tertinggi dari Kinana Kinana suku tertinggi dari Arab Orang termulia Sehingga juga tidak ada alasan Untuk kalian menolak Dakwah beliau dengan dalih orang rendahan ini. Seandainya, seandainya beliau bukan dari Quraisy, bukan dari Bani Hashim, dari orang biasa, atau bahkan bukan dari orang yang mulia, orang-orang yang sukunya tinggi seperti Quraisy, apalagi Bani Hashim. Akan dengan enak menolak. Ada apa ngikuti orang ini di bawah kita? Kita lebih terhormat darinya. Kita lebih tinggi derajatnya dari dia. Ada apa kita ngikuti dia? Bisa ngelak mereka. Tapi ketika Allah pilih dari orang yang tertinggi dan termulia dari kalian. Terbaik dari kalian. Mau bilang apa kalian? Tidak ada pilihan lain kecuali harus taat kepada beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun Alehi ma'anitum Berat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kalian itu mendapatkan anat anat sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menyulitkan kalian. Berat bagi Rasul Rasul nggak ingin umatnya mendapati kesulitan atau keberatan, karena cintanya beliau. Kepada umatnya Harisun alaikum Beliau juga sangat haris Hirs Sangat antusias untuk kebaikan kalian Bahkan bukan hanya perkara akhirat Untuk akhirat jelas Supaya kalian masuk surga Diridai Allah Supaya kalian selamat dari neraka Haris alaikum Bukan hanya itu yang karenanya kalau itu beliau perintah, beliau larang, beliau contohkan ini itu jadi panutan. Bahkan dalam perkara-perkara dunia dalam perkara-perkara dunia. Kita tahu sebab urut hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebabnya Kisahnya Rasulullah melihat ketika datang ke Madinah, beliau asalnya dari Mekah. Gak tahu menau bagaimana kebiasaan orang Madinah. Walhasil ketika di Madinah, beliau melihat beberapa sahabat mengawinkan korma. Pohon korma. Korma itu kalau tidak dikawinkan dengan campur tangan manusia gak akan berhasil. Tidak akan berbuah Harus Dengan Campur tangan manusia ya, Petaninya Jadi yang Apa kalau pohon namanya Jantannya itulah apa namanya Hah? Putih Serbuk putih Benangsari yang betina Yang betinanya belum uh, bolos waktu IPA Benang sarinya ini Dibuka Diambil Kemudian yang putih ini Dibuka, dimasukkan Yang benang sari tadi Dimasukkan ke putiknya Dia tertutup begini Harus dibuka sama orang Buka, kemudian benang sarinya dimasukkan Nanti dia istilahnya kalau binatang kawin Begitu Berbuahlah nanti korma Kalau enggak itu enggak akan berhasil Rasulullah melihat Para sahabat ini naik Korma kan tinggi Naik ngambil ini sulit Turun naik lagi ke sini Kata Rasulullah Ada apa kalian begitu Capek-capek Sulit begini Biarkan saja secara alami Begini-begini Mereka mengira ini dari Rasulullah SAW Dituruti Akhirnya gagal panen di tahun itu Gak bisa Harus dengan campur tangan manusia Kalo hasil kemudian Rasul katakan Kalian lebih kerti urusan Pertanian ini Asyahid, As kenapa Rasul demikian Karena beliau ingin kebaikan Gak ingin melihat mereka Tersiksa, naik, turun Sulit ini Intinya di disitu Harisun alaikum Ingin yang terbaik bagi kalian Sampai perkara dunia bil mukminin raufur rahim dan kepada mukminin bila sangat penyayang Kala ibnu katsir ibnu katsir berkata dalam tafsirnya Ya yaqulu ta'ala mumtannan 'alal mu'minin bima arsala ilaihim rasula min anfusihim allah dalam ayat ini menyebutkan jasanya kepada kaum mukminin kepada kaum Mukminin. Kenapa tidak kepada semua manusia? Karena yang mendapat manfaat, bisa berguna bagi mereka. Risalah ini diutusnya Rasulullah SAW, hanya mukminin yang mau iman, yang mau taat, mau ikut kepada Beliau. Yang kafar tidak mau taat, percuma, enggak ada gunanya. Enggak ngeti jasa besar yang Allah berikan kepada mereka ini. Makanya Ibnu Uqair katakan kepada mukminin yang itu Rasul dari diri mereka sendiri. Amin jenisnya mualaful qotim dari jenis mereka sama manusia dan berbahasa seperti mereka bahasa manusia dalam berkomunikasi berbicara tanya jawab. Nah. Kama kala Ibrahim dan ini seperti yang Nabi Ibrahim telah katakan di zamannya, lama sebelum Rasul diutus dan dikabulkan doa itu oleh Allah. Dalam Al-Baqarah 129, Rabbana wa ba'athfihim rasulan minhum, wahai Rob kami utuslah di mereka seorang Rasul yang juga dari mereka. Doa Nabi Ibrahim alaihis salam dan dikabulkan oleh Allah. Diutuslah seorang Rasul yang dari mereka juga, dari manusia berbahasa seperti mereka. Juga dalam Ali Imran 164, Lakaatmannallahu alal mu'minin idbaathafihim Rasulan min anfusihim. Allah telah berikan jasanya kepada mu'minin. Ketika Allah utus Di tengah mereka seorang Rasul Dari diri mereka Seperti mereka Lakat ja'akum Rasul Min anfusikum Aiminkum Kama qala Ja'far Ibnu Abi Talib Najashi. Ja'far Bin Ab Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu di musnad imam ahmad beliau berkata kepadanya najashi raja habasyah waktu itu daratan sana etopia atau eritrea sekarang afrika wal mughira fi li rasul kisra seperti pula yang disampaikan oleh Mughirah bin Shu'bah radhiyallahu sahabat kepada delegasi Kisra emperor Persia di zamannya mereka katakan innallaha ba'atsa fina rasulam minna Sesungguhnya Allah telah utus kepada kami seorang Rasul Yang dari kami sendiri, dari diri kami Ini orang seperti kami Bersama kami Nasabahu Yang kami kenal Nasabnya Kami kenal Sifatnya tahu keturunannya keluarganya siapa Bani Hashim itu siapa Abdul Muttalib itu siapa Ayahnya, pamannya Kami tahu persis Keluarga itu Kami tahu Masuk dan keluarnya Sidqahu wa amanatahu kami tahu kejujurannya seperti kami tahu amanatnya dan seterusnya. Artinya kami ngerti betul, kami kenali betul tindak tanduknya, gerak-geriknya beliau semua kami ketahui. Dan itu minnah. Kenikmatan besar dan jasa yang Allah berikan kepada umat ini. Rasul yang diutus dari diri mereka dan yang mereka kenal, yang mereka tahu. Keluarganya, nasabnya, sifat-sifatnya, amanat, kejujurannya dikenal. Semenjak beliau kecil. S.A.W. sebagaimana dalam sirah Dikenal dengan kejujurannya Sampai ketika beliau kumpulkan Quraisy Beliau tanya dulu Kalau aku sampaikan kepada kalian Bahwa di belakang gunung sana ada pasukan musuh Sudah bersiap-siap mau menyerang kalian Kalian percaya padaku? Oh, tentu kami percaya. Siapa yang enggak kenal kamu? Kami tahu kejujuranmu dan amanatmu. Kalau begitu, aku sampaikan sekarang kepada kalian bahwa aku utusan Allah. Allah turunkan risalah wahyu kepadaku untuk kalian beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala sesembahan kalian selain Allah. Langsung abu Lahab Mengatakan, dapatlah kau ya Muhammad Ali ada jamaatnya. Celaka kamu, Ummah ya Muhammad. Untuk ini kamu kumpulkan kami. Langsung didustakan. Kalau itu urusan, din, tauhid, iman. Kebadulah. Kembali kepada tadi yang jelas mereka tahu dan kenal betul. Siapa Rasul Dari situlah Kata Imam Ibnul Jauzi Rahimahullah Kenikmatan Allah kepada umat ini Yang karenanya Agama Hanya bisa diambil Hanya bisa dipelajari Dari orang yang kamu kenal kamu ketahui iman dan akidahnya, akhlak dan ibadahnya, amanatnya. Itu yang Imam Ibn Sirin katakan, Inna hadhal ilmadin fanduru amman takhuduna dinakum ilmu ini agama bagi kalian menentukan agama kalian maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya di sahih muslim di muqaddimah beliau riwayatkan hadis atar bahawa di zaman nanti belakangan akan datang seseorang mendatangi majelis menyampaikan ini dan itu setelah mereka berpisah yang datang di majelis itu ditanya kalian tahu siapa tadi kami tahu wajahnya Berbicara ini itu tapi kami tidak tahu namanya Artinya sampai pada tingkatan orang itu sembrono Dan gegabah di dalam mempelajari agamanya Tidak tahu lagi dari siapa Tidak tahu nyomot ngambil dari mana Rasul dikenali, diketahui Coba seandainya, seandainya datang yang diutus ini sebagai Rasul ke orang Arab Mekah, Kureish, orang dari Roma, Wizana atau dari manalah Persia, Zana, datang ke mereka, aku Rasul dari Allah, Wahyu, kalian diperintah begini, begini, begini, tidak boleh begini, begini, begini. Bisa terima kureish? Kamu ini siapa? Dari mana? Kami tidak kenal sama kamu. Anda ini siapa? Anaknya siapa? Keluarga Anda dari mana? Kemudian Anda, Kejujuran Anda, Amanat Anda, Belum diketahui. Bagaimana bisa dipercaya? Bagaimana bisa diterima? Tapi tidak. Yang Allah pilih, yang Allah utus dari kalian. Makanya kata Ja'far, Ibn Abi Talib dan Mughirah. Yang kami tahu nasabnya, keluarganya, keluar masuknya, tindak tanduknya, sifat amanat, kejujurannya. Semua kami tahu, kami kenal. Dari kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba... Orang mau mendengar, mau bertanya, mau mengambil ilmunya dari orang yang tidak dia kenal. Gak tahu ini belajar dari mana. Akidahnya seperti apa. Orang belajar agama itu berarti mengamanatkan agamanya kepada orang itu. Mempercayakan Bentuklah Isilah Agama saya ini Dengan ilmu yang dia sampaikan Diamanatkan Dipercayakan kepadanya Sementara anda kenal Tahu persis ini orang Ibadah dan akhlaknya Amanat dan kejujurannya Masalah dunia saja Orang gak berani begitu Coba Kalau kamu punya Uang Gak usah besar-besar 10 juta saja 10 juta Tiba-tiba kamu Baru saat itu kenal orang Ketemu sama seseorang Baru saat itu Tidak pernah kenal Tidak pernah jumpa Tidak pernah ketemu sebelum itu Baru saat itu ketemu Kemudian beranikah kamu Ini saya ada uang 10 juta Tolong Anda pegang Anda putarkan dalam perdagangan Nanti hasilnya kita 50-50 Anda 50% Saya 50% Ini Saya bawa keluar kota Iya gak apa-apa saya percaya Berani Apalagi kalau itu 100 juta Apalagi kalau 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun. Siapa yang berani? Orang baru kenal, baru saat itu ketemu. Gak berani dia. Gak, belum tahu kualitas orang ini bagaimana sepak terjangnya, kejujurannya, profesionalnya, gak kenal. Orang gak berani. Eman-eman kalau dibawa lari ya. apa? Jaga. Sebegitunya orang terhadap Harta bendanya Kalau sama agamanya Urusan akhirat surga nerakanya Begitu Kenyataannya tidak Pokoknya oh, siapa saja sudah Dia pasrahkan agama padanya Mau diisi apa Mau ini terserah sudah Jadi apa Wallahu Wallahu'alam Siapa ini orang? Wallahu a'lam. Ternyata orang ini begini, ternyata orang itu begitu. Qalasufyan ibnu Uyainah an Ja'far ibnu Muhammad an Nabihi fi kaulihi taala. Lakaja akum Rasulun min anfusikum. Kata Ja'far bin Muhammad dari ayahnya. Datang kepada kalian Rasul dari diri kalian, ahlam Yusuf Husayi min wiladatil Jahiliyah. Artinya beliau ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak terkena sama sekali dari urusan kelahiran Jahiliyah. Gak ada penih-penih jahiliyah ajaran jahiliyah pada diri beliau suci bersih sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum ay ya'uz alaihi alshay' alladhi ya'nutu ummatahu kata ibnu kathir berat bagi rasul sesuatu yang menyulitkan umatnya rasul enggak senang kasihan kepada umatnya wa yasukhu alaihi apalagi itu masyaqah yang memberatkan mereka walida wa li hadza jaa marwi min turuqin anhu annahu qala buistu bil hanifiyatis samha oleh karenanya dalam hadith-hadith Rasul, beliau sabdakan makna yang ada dalam ayat ini. Seperti di dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah, beliau katakan aku diutus dengan hanifiyah. Ajaran yang lurus, tauhid, jauh dari syirik, samha dan mudah, ringan tidak seperti ajaran-ajaran lain. Ajaran kufur, ajaran syirik, ajaran jahiliyah sulit dan berat. Harus begini, harus begitu. Untuk ibadah harus menjalani ritual, puasa sekian hari, tidak boleh berbuka. Ungsehari aja berat, puasa kan berat. Padahal cuma dari subuh sampai maghrib harus batal puasanya, harus dibatalkan minum makan. Hininda tujuh hari sekian hari puasa bersambung hari demi hari memberatkan. Nah, tidak ada. Dalam ajaran Rasul diutus aku dengan yang mudah. Ada puasa tapi sampai maghrib tenggelam matahari. Maham. Begitu pula dalam syariat beliau yang lainnya ringan dan mudah. Perceraian misalnya. Dalam ajaran-ajaran yang lain. Kalau di kalangan Nasoro, sekali nikah sudah, gak boleh ada perceraian. Ini sudah ikatan Tuhan. Haram, kamu seneng, kamu gak seneng, cocok, gak cocok, gak boleh. Sudah itu istrimu, sampai mati. Si perempuan ternyata begini, begitu Tidak boleh Menyulitkan Di Yahudi sebaliknya Perceraian tidak ada batas Sampai 10 kali, 20, 50 kali Mau saya cerai, saya cerai Saya virok, saya talak dan seterusnya Tetap itu istri dia Ada pernikahan Ada tolak Ketika tidak ada kecocokan, tidak ada keharmonisan, karena ini dan itu. Sebab dikasih batas, dikasih jalan keluar perceraian. Tapi itu pun dibatasi, tiga kali tidak boleh lebih. Ringan. Di masa jahiliyah, perempuan kalau head, tidak boleh bersama keluarganya. Dekat dengan anak, suami, dan yang lainnya tidak boleh. Ikut makan bersama haram, sedang kotor, datang bulan. Dijauhkan dari rumahnya, sampai dia suci nanti bersih. Syariat, ajaran Rasul tidak boleh. Yang tidak boleh digauli layaknya suami istri, ya istrimu tetap. Tidur bersamamu, makan bersamamu, dan seterusnya. Ringan. Dipermudah oleh Allah syariat ini. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Wafisahi inna hadad di Naysurun juga di Bukhari Rasul sebutkan di Hadith Abu Hurairah. Rasul sungguh agama ini mudah, gampang. Tak harus keluar biaya sekian. Mudah agama ini. Tidak memberatkan orang Untuk berbuat ini Untuk mengadakan ini Untuk melakukan itu Harus keluar uang banyak Biaya Kadang mereka memaksakan diri sampai utang Demi terlaksananya acara ini Kalau enggak dituntut kanan kiri Suara sumbang akan dia dengar Utang atau paling tidaknya bahan barang berharga yang dia sayangi harus dijual harus digadaikan enggak ada dalam syariat mudah enak ringan tidak ada yang memberatkan umat wa syari'atuhu kulluha samhatun sahlatun kamilah yasiratun ala man yassarahullahu <alayhi> maka syariat rasul semuanya mudah Gampang, sempurna bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Ini yani diberi taufik oleh Allah menjadi mudah baginya. Adzaniya. Adzin. kita lanjutkan sedikit Hari harisun alaikum ala hidayatikum wa wusulil naf'id dunyawi wal ukhrawi ilaikum bahwa rasul sangat antusias harus itu ma Ngeluarkan segala kemampuan. Heros itu berarti mencurahkan segala daya upaya. Untuk apa? Supaya kebaikan dan kemaslahatan sampai kepada kalian umatnya. Baik itu di dunia ini maupun itu terlebih urusan akhirat kalian. Pasti akan Rasul berikan dan ini penting sifat bagi rasul ini yang Allah sebutkan kalau kita pahami berarti rasul orang paling bersemangat orang paling antusias untuk kebaikan umatnya sesuatu yang berguna bagi mereka baik bagi mereka karena sangat antusiasnya rasul pasti rasul akan ajarkan sesuatu yang itu berbahaya bagi mereka mencelakai mereka di dunia maupun akhirat pasti rasul akan ingatkan mereka sebagaimana dalam hadis Abu Dhar, qala tarakanar rasulullah wa matairun yuqalibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilma Rasulullah meninggalkan kami dalam keadaan burung yang terbang dengan kedua sayapnya pun di udara beliau ajarkan segala sesuatunya kepada kami waqala Rasulullah sallam juga Rasul sebutkan di riwayat Tabrani Ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad lakum Tidak tersisa kata Rasulullah Tidak tersisa sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga amalan yang mengantarkan kalian ke surga Membawa pahala bagi kalian Dan yang menjauhkan kalian dari neraka Sesuatu yang menyelamatkan kalian dari neraka Kecuali telah aku jelaskan semua itu kepada kalian Tidak tersisa Sekarang orang Bikin Ajaran baru Amalan baru Baru dalam artian karena Rasul gak ngajari Tidak ada contoh dari Rasulullah Cari di hadit manapun gak ada Rasul tidak pernah melakukan seperti itu Rasul gak pernah mengamalkan seperti itu Tidak ada contoh dari Rasulullah Kenapa? Kalau ditanya kenapa sih kalian melakukan ini semua Pasti jawabannya kami haus pahala Ingin pahala Ujung-ujungnya ya supaya dapat surga Pertanyaannya Kira-kira ada sesuatu yang mendatangkan pahala Ada sesuatu yang mengantar ke surga Tidak diajarkan Rasulullah Dan cuman kalian yang tahu kan pertanyaan Yang lebih Ingin kebaikan Bagi umat Kalian atau Rasulullah Rasul jelas tidak ngajari Rasul jelas tidak mencontohkan Tidak ada yang Rasul jelaskan dalam hal ini Bahasa kasarnya Kalian lebih ngerti dari Rasulullah Lebih ingin kebaikan Dibanding Rasulullah kalau itu mendatangkan pahala jika itu mengantar ke surga pasti rasul akan contohkan pasti rasul akan ajarkan seperti nabi katakan tidak tersisa enggak ada lagi sudah semua yang kalian harapkan pahala yang kalian inginkan surga dengannya rasul telah ajarkan rasul telah contohkan pelajari amalkan contoh rasul Maka cukup bagi kita apa yang cukup bagi Rasul. Kita lakukan apa yang Rasulullah lakukan. Kita tidak melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah. Kan gampang. Mudah. Ringan. Enak. Seperti syariat Rasulullah tadi. lurus dan mudah. Kenapa kalian harus berbuat ini, berbuat itu? Kenapa kalian harus mengamalkan ini dan mengamalkan itu? Rasul tidak mencontohkan. Dan tidak mungkin, tidak mungkin ada orang lebih ingin kebaikan bagi umat ini dari Rasulnya. Tidak mungkin ada sesuatu tertinggal belum sempat disampaikan Rasulullah. Ada sesuatu kancerit tersisa Belum sempat diajarkan oleh Rasul Belum sempat dicontohkan oleh Rasul Itu tidak mungkin Syariat beliau telah sempurna Makanya Allah sebut sifat beliau Dalam ayat ini Harisun alaikum Sangat antusias untuk kebaikan kalian orang tua ya. karena sangat antusiasnya kepada anaknya ini contoh saja supaya menggampangkan karena ingin baik bagi anaknya kalau anaknya mau pergi kan disampaikan segala sesuatunya ini anaknya mau camping atau mau safar kemana pergi Anu, air minumnya sudah dibawa enggak, anu jajanmu ini, bajumu sudah belum Caket, caket, sudah masuk, ini, kaos tangan, gak kelupaan, handuk, handuk, ini, itu. Kenapa? Karena dia perhatian. Dia tidak ingin ada sesuatu, tertinggal nanti sengsara anaknya. Iya kan? Karena sangat haris, sangat pedulinya orang tua ini kepada anaknya. Gak ingin ada sesuatu yang tertinggal, sementara itu dibutuhkan oleh anaknya. Makanya semua disebutkan. Jangan ke susu dulu Tenang, ntar diperiksa Tidak ada yang kari, odol, sikat, sudah masuk Sabun, sampumu Ini itu semua disebut Begitu orang tua perhatian Kepada anaknya Rasul SAW kepada umatnya Jauh lebih dari itu Urusan akhirat mereka Apa yang membuat mereka Masuk surga apa yang membuat mereka selamat dari neraka, semuanya telah Rasul jelaskan kepada mereka. Tidak tersisa. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tertinggal. Bil Bilmu'minina ra'ufur rahim. Dan kepada mu'minin, Rasul itu ra'uf rahim. Rauf itu dari ro'fah Ro'fah Sifat Yang lebih dalam Dari sekedar rahmat Sifat Kasih sayang Tapi lebih Dalam Lebih kuat Dibanding Rahmat Rahmat itu sendiri kasih sayang dan kepedulian kepada orang lain yang disayangi, yang dirahmati. Itu rauf, sifat rasul. Rahim, rahmat. Kepedulian kepada orang yang dirahmati Agar mereka mendapat segala kebaikan Dan selamat dari segala kejelekan Itu rahmat Karena rahmatmu Kasih sayangmu Kamu berharap kalau pada anakmu misalnya Aku berharap anakmu ini selamat, tidak kena bencana, tidak celaka di jalan. Karena rahmat orang tua kepada anaknya. Kasih sayang. Dan berharap anaknya ini dapat segala kebaikan. dagangannya laris, dapat keuntungan, diberi sehat walafiat dan seterusnya. Rahmat. Rahim Dan Rasul kepada umatnya Allah sebutkan Rahim Sangat rahmat Sangat Kasih sayang Kepada mereka Kenapa ayat ini Dibawakan oleh Muallif Rahimahullah Sifat-sifat Rasul Yang Allah sebutkan dalam ayat ini Tadi Berapa sifat Rasul min anfusikum Atau min anfasikum Dari kalian Atau yang termulia dari kalian Aziz alaihi anitum Dan Rasul Berat baginya Kalau melihat umatnya dalam Kesulitan, tidak ingin Rasul Umatnya dalam kesulitan Harisun alaikum Dan sangat Antusias untuk kebaikan kalian Sangat berharap kalian selamat dari segala kejelekan. Bil mu'minin ar-ra'uf rahim. Lima sifat. Dan kepada mukminin beliau sangat dalam rahmatnya. Sangat kuat. Kasih sayangnya dan beliau pun banyak atau besar rahmatnya kepada umatnya sifat-sifat rasul yang sedemikian ini di dalam ayat kepada umatnya pastilah membuat rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka umat mengancam mereka dari segala bentuk Kemusyrikan Mengingatkan mereka dari segala Bentuk bahaya syirik Mempersekutukan Allah Dengan yang lain Dan karena sifat-sifat ini Pula Beliau akan jelaskan kepada Umatnya Segala Jalan Segala Sesuatu yang bisa menyambung dan menyeret mereka kepada kesirikan Apa saja Syirik dilarang Sudah diingatkan Rasul Tidak hanya itu Perkara-perkara yang dengannya orang akan jadi syirik Menjadi batu loncatan, jembatan untuk kamu sampai kepada kemusyrikan ini pun diingatkan oleh rasul jangan hati-hati tinggalkan enggak boleh ini akan menyeret kalian pada kemusyrikan bentuk kata-kata ucapan perbuatan makanya nanti dan telah lalu beberapa nya apa yang rasul telah sampaikan kepada umatnya enggak boleh menggantung-gantung tamima di tembok di atas pintu-pintu rumah di kedai di toko warungnya raja-raja ditulis tempel situ gantungkan di atas pintu dengan tujuan supaya tidak ada makhluk jahat masuk goda ngerusak ini itu ini akan menjadi bantu loncatan mengantar kepada kemusyrikan kepada Allah dilarang oleh Rasul diingatkan oleh Beliau Karena sangat menjaga tauhid tadi babnya Pintu semua ditutup Dan sangat melarang Kepada umatnya dari segala bentuk kemusyrikan Dengan larangan yang tegas Dengan larangan yang begitu nyata Tidak mungkin bisa disalah beliau jelaskan semua itu kepada umatnya agar mereka betul-betul selamat dari syirik agar mereka betul-betul terjaga kemurnian tauhidnya sangat rasul menjaga tauhid ini dipagari sedemikian rupa rapat pintu-pintunya yang mengantar kepada syirik ditutup Sehingga beliau ingin dengan semua ini karena rahmatnya, cinta, kasih, sayangnya, kepedulian dan perhatiannya kepada umatnya. Ingin agar mereka tidak sengsara dengan syirik. Karena itu dia akan diampuni oleh Allah. Akan membuat mereka celaka di dunianya dan di akhiratnya kelak. Dan Rasul tidak ingin itu terjadi pada umatnya namanya beliau sebutkan semua itu bil mukminina raufur rahim fa alaihi tawakkaltu tetapi jika mereka berpaling umat ini <tuh> Yang datang kepadanya Rasul Dan mendengar dakwah ini Jika berpaling Dari penjelasan-penjelasanmu <coughs> Dari ajaranmu, tauhid yang kamu sampaikan kepada mereka Fakul hasbi Allah Katakan kepada mereka cukup bagiku Allah Aku bertawakal Hanya kepadanya La ilaha illahu Tiada sesembahan yang hak Melainkan dia Kenapa disebut demikian oleh Allah <tuh> Di awal ayat Khitab Ditujukan kepada kalian Ja'akum Rasul min anfusikum Datang kepada kalian Kalian Dari jenis kalian Bersama kalian yang kalian tahu Kalian-kalian terus Begitu Tentang sifat Rasul Tadi yang telah lalu Sekarang ketika Diakhiri ayat oleh Allah Yang Allah sebutkan Jika mereka berpaling Maka katakan cukup bagiku Allah Aku bertawakal hanya kepadanya Semestinya semula konteksnya menuntut bagaimana penyebutannya kalau siapa yang berpaling kamu kalau berbicara sama orang kepada kalian begini saya kepada kalian ini untuk kalian gini tapi jika kalian begini akan begini kan gitu semestinya iya kan jika kalian menolak jika kalian begini Begini, hukumannya atau apanya. Karena dari awal memang kalian konteksnya. Tapi dalam ayat tidak. Ketika itu kebaikan, Rasul datang kepada kalian, sifat Rasul begini kepada kalian, ini kalian, kalian. Tapi jika mereka berpaling, berubah. Ayat tidak mengatakan, tapi jika kalian berpaling, tetapi jika mereka berpaling, ini dalam balagoh namanya iltifat, sastra yang tinggi dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kejelekan orang menolak berpaling dari kebaikan yang ditawarkan kepadanya, suatu yang tidak baik. Dan itu tidak baik untuk dikatakan kepada mereka, jika kalian berpaling makanya Diganti oleh Allah jika mereka berpaling Dan itu bagus dalam Retorika, dalam penyampaian Bahasa Kadang sesuatu yang jelek, buruk Tidak perlu kamu sebutkan Kepada orangnya yang kamu ajak bicara Misalnya Misalnya saja tentang suami istri Ya. Kamu katakan Kalau kalian berdua begini Insya Allah rumah tangga kalian Lebih terjaga Lebih harmonis Ada kerukunan rumah tangga Mawadhan, Rahma, begini gini Tetapi Maunya kamu menyampaikan Kalau kalian milih cerai ya Tapi kan sesuatu yang gak pantas disampaikan Kalau kalian maunya cerai Cukup kalian pakai kamu sampaikan bahasa ganti yang maknanya ke sana. Misalnya kamu katakan, ya tapi kalau sesuatu lain yang terjadi, ya, maknanya cerai Tapi jangan ditujukan ke orangnya, tapi kalau kalian maunya cerai, karena itu jelek, tidak sesuatu, sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi ketika kebaikan kamu sebutkan, kalian rukun, kalian begini, keharmonisan rumah tangga kalian, dijaga, begini, begitu. Mfum? Itu yang bisa kita Kaji dan di akhir ayat tadi Lupa Allah katakan Kalau mereka berpaling Tidak mau menerima dakwahmu Tidak mau taat Fakul hasbi Allah Cukup bagiku Allah Artinya Jangan kamu Bersedih Karena mereka berpaling Jangan kamu berat dan tersiksa jiwamu, batinmu karena mereka menolak. Yang menolak, ya sudah biarkan. Urusan dia dengan Allah. Tugasmu menyampaikan, tugasmu mengajarkan kepada umat. Mereka berpaling, enggak usah kamu berat hati, sedih berlebihan begini. Katakan cukup bagiku Allah sudah. Allah segala-galanya tempat aku bergantung, tempat aku kembali, tempat aku bertawakal hanya kepadanya, dan begitu seharusnya setiap dai menyampaikan agama menyampaikan syariat apa yang diperintah Allah apa yang diajarkan Rasulnya SAW. itu diterima Alhamdulillah ternyata mereka menolak mendustakan, mengingkari dia bertawak kalahnya kepada Allah hidayah mereka Allah yang tentukan jangan kemudian jengkel dan kesal jangan kemudian emosi dan lain sebagainya وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والصلاه والسلام على رسول الله الحمد